Mitra Bisnis, Presiden Susiwa Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU terkait Undang-Undang Pilkada yang telah disetujui DPR belum lama ini. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mas Fendi, apa komentar Anda soal ini? Jadi... SBE kan bertindak dalam apa yang kami ilmuwan komunikasi sebut sebagai crisis communication. Jadi komunikasi ketika dalam krisis Kenapa krisis kan ada tekanan media Utamanya media sosial, tekanan LSM Dan demo dan lain sebagainya Karena itu memang dibutuhkan pendekatan yang berbeda Nah Pak SBE dalam hal ini Sudah melakukan sesuatu yang baik Yaitu dia sudah mendengarkan dari banyak pihak Lalu merancang PERPU itu Yang memang dibenarkan baik oleh undang-undang dasar kita Mengenai pembentukan PERPU Ditambah lagi dengan ada keputusan MK ya Yang berbicara tentang nomor 138 tentang PERPU itu yang mengatakan dalam hal ihwal Mendesak dan artinya Itu memang adalah Hak subjektif sepenuhnya dari seorang Presiden yang tetapi pada bagian lain Memang ada sedikit catatan saya Yaitu saya melihat Pak SBY pertama Mengumumkan mengenai Perpu dan lain sebagainya Itu ketika dia sudah selesai rapat Dengan para petinggi Partai Demokrat Dan masih menggunakan baju Partai Demokrat gitu. Jadi hmm. menurut saya Walaupun usahanya sudah baik tapi pada Waktu penampilannya kurang pas Karena hak untuk menyampaikan sesuatu yang subjektif untuk membentuk perpu itu melekat pada seorang presiden, bukan pada ketua umum Partai Demokrat. Mestinya ketika dia menyampaikan itu, dia menggunakan baju batik lah minimal gitu ya, supaya kita bisa bedakan di mana posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat dan posisinya sebagai presiden yang memang memiliki hak subjektif untuk mengartikan terdapat hal ihwal yang mendesak dan karena itu membentuk perpu gitu. Ada pihak mengatakan ini hanya citra SBY aja, Mas? Ya, ini saya lebih agak serius mengatakan ini sebagai akibat yang harus ditempuh karena citra. Jadi bukan sebagai upaya untuk menegakkan citra lagi, tetapi justru sebagai akibat untuk membenahi sesuatu yang rusak karena pencitraan, justru. Menurut kacamata Anda, apakah ada lobi-lobi yang mendesak SBY untuk mengeluarkan perpu ini, Mas Randy? Ini didesak sebetulnya oleh publik dan teman-teman LSM, gitu. Kalau sinyal-sinyal di mana terjadi negosiasi... kita tahu ada 4 jam lobby yang semula cuma dijadwalkan oleh ketua sidang... ...sampai setengah 8 berkelanjutan panjang... Lalu ada lobby di situ, dan memang kalau mau jujur memang ada beberapa hal yang belum jelas pada saat lobby tersebut Apa itu? Kan misalnya ada 10 syarat yang tiba-tiba masuk dalam kondisi yang cukup mendadak Tentunya syarat-syarat itu tidak gampang dipahami, soal uji publik misalnya gitu ya Itu hmm. kan harus kita lihat dengan benar siapa yang melakukan DPRD Atau kemudian ada badan tertentu yang khusus dibentuk untuk itu Atau kemudian seperti sekarang malah jadinya syarat yang akan dikeluarkan juga bersama dengan terpu itu ya, adalah menjadi sembilan setengah mungkin, uji publiknya dikeluarkan gitu, tapi masyarakat diminta memberikan masukan, diminta juga media, yang sebetulnya sudah terjadi selama ini jadinya hanya sembilan sebetulnya syarat yang ada, jadi nego-negosiasi itu ataupun upaya-upaya untuk koalisi itu, wajar saja ada, tapi mungkin yang agak perlu kita pahami, posisi mereka masing-masing dalam pemerintahan maupun sebagai oposisi, dan memang kita harus tahu bahwa ini adalah akibat dari persoalan Pilpres ya, yang Bukan dua kubu yang saling, boleh dibilang, marah sampai sekarang. Tapi Mas, kita kan tahu ya perpu itu bisa dikeluarkan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, apakah dengan kondisi seperti sekarang ini, perpu itu bisa dikeluarkan SBY? Sekaligus bisa di-share nih mas ke pendengar, apa saja syarat Presiden mengeluarkan Perpu? Ada undang-undang tentang pembentukan Perpu itu sendiri, tapi saya lupa hmm. karena saya bukan ahli kata negara jadi saya lupa persis nomor pasal dan tahunnya, tapi kira-kira begini. Ada tiga persyaratan yang pertama dalam hal ihwal yang mendesak dan itu subjektivitas diberikan kepada Presiden, hmm. itu ada semacam hak untuk itu. Nah, kapan dia bisa menyatakan itu sesuatu ihwal kebutuhan mendesak kalau sedang dibutuhkan sebuah undang-undang dan sedang tidak ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Ketiga, kalaupun akan dibuat, prosesnya akan memakan waktu yang lama, sementara ada hal-hal yang harus terjadi dan diatur oleh undang-undang tersebut. Kira-kira begitu sederhananya. Hmm. Tetapi kemudian harus disambung karena itu merupakan subyektivitas dari Pak Presiden dalam kehidupan ketatanegaraan kita harus disampaikan ke DPR R untuk nanti objektif atau tidak itu diterima oleh DPR atau ditolak kayak gitu. Artinya presiden memang berhak mengeluarkan perpu itu ya Mas? Ya, kalau kita bicara subjektivitas Pak Presiden karena dia masih presiden, dia punya hak untuk itu, bukan saya, bukan pakar-pakar dan pengamat di televisi itu yang bisa berbicara bahwa B bisa atau tidak mengeluarkan perpu karena itu subjektif, subjektif diserahkan kepada Pak SBY. Tetapi kemudian sesuai ketatanegaraan kita diserahkan kepada DPR untuk sidang selanjutnya Mas Effendi, sudah ada sinyal penolakan perpu itu nih Mas At least dari pihak Gerindra Bagaimana Anda melihat kelanjutan dari polemik ini Mas Effendi? Ya, hitung-hitungan saya itu akan sangat ketat ya Jadi sangat tergantung pada 61 kursi demokrat Kita angkaplah di tengah-tengah ya Kalau dia bersatu dengan misalnya PDI Perjuangan Atau saya sebut aja Koalisi Indonesia Hebat Maka hmm. akan ada uh, perhitungan yang sangat ketat diantara kubu Indonesia hebat dengan like, koalisi merah putih ya, inilah yang saya sebut sebagai ekstres atau katakanlah akibat nyata dari divided nation ya, bangsa hmm. yang terbelah, gara-gara pemilu yang terbelah ini kan kecelakaan sejarah, tiba-tiba kita untuk pertama kalinya, Anda Prabowo atau Jokowi, kalau bukan ini berarti Anda musuh dan lain sebagainya, terpecah hmm. semua kan media hmm. terpecah, intelektual terpecah di dalam partai sendiri terpecah alumni-alumni oh, terpecah, misalnya artis terpecah, ya keluarga juga terpecah dan sebagainya. Demikian Pak sekarang komunikasi politik Effendi Ghazali, saya Mandariska.